フォナギパーフェンキー Ya, jadi ini kan kebijakan pemerintah ya Pak. Ya memang ini domain pemerintah memberikan remisi atau mengetatkan remisi gitu-gitu. Ini dan ini bukan domain legislatif. Ya, kalau memang ingin mau diramekan oleh DPR ya, saya batas mengontrol dan memberikan atau penilaian. t i d a k harus pemerintah itu nanti jangan-jangan malah b e r g a n t i lagi gitu. Kalau memang ini benar dan memang sudah menyentuh apa, keinginan aspirasi rakyat banyak, ya saya pikir p e n g e t a t a n itu perlu. Begitu, Pak. Jadi, jadi jangan berkeming juga dengan hanya karena disuarakan oleh DPR yang terlalu rio, diropiko rame, lalu dirubah lagi. Jadi b e r u b a h u b a h lagi.、Begitu. Jadi tidak ada check and balance yang itu... Pemerintah tidak punya pendirian Akhirnya yang dikorbankan adalah masyarakat Terima kasih Pak Baik terima kasih Pak Agus Halo Pak Usman、eh, Ini tipikal politisi kita y a memang masih kacangan、eh, Ditambah dengan Tidak ada kepemimpinan yang tegas Di, di legislatif Ya、eh, Di eksekutif maksud saya Jadi semua dipolitisin Ini sebenarnya kan sepele Kalau oke、okay、lah by phone Kemudian kan bisa di なにかのり politician? lumung tadinya habis dimakan tikus. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada Bapak Gilbert, halo? Ya, selamat sore Pak. Itu premis ikan hak dari pemerintah. Ya seharusnya DPR kan d o m a i n n y a lain ya. Jangan dicampuri lah. Ini kan memang korupsinya kan sudah benar-benar, benar-benar hebat-hebatan begini. Jadi memang harus. Diketapkan, kalau bisa jangan diberikan remisi Karena remisi itu hanya untuk orang-orang Orang-orang atas ya, koruptor ya Yang nyolong s e n d a l itu n gak g pernah dapet remisi, Pak Itu aja, makasih Baik, terima kasih Selamat sore, Pak Mas Selamat sore Iya, b a Pak, silakan opinian d e Ya sangat setuju DPR isinya rata-rata memang pro koruptor.、Uh, ada anggota DPR, apa Bambang Susatyo ngomong kalau Dedi Indrayana salah. Nah dia itu salah satu pendukung pro koruptor karena sebetulnya bagus. Jangan koru yang korupsi-korupsi itu hukumannya diperpendek kalau bisa diperpanjang. Jadi hati-hati sama anggota DPR yang pro koruptor. Terima kasih. Selamat、oh, sore Pak Antoni. Selamat、oh, sore. Silakan Pak Antoni. minta tolong k e pada mas media agar d e b i h detail siapa-siapa、uh, anggota dewan itu yang ikut uh, mengusulkan uh, yang p r o t e s terhadap、uh, pengesatan、uh, remisi itu、uh, biar masyarakat jauh u sehingga nanti kedepannya orang-orang、uh, tersebut -orang bisa kita hindari gitu untuk d i n i l i n terima kasih k e m a l i pak Anthony sore pak Adi ya sore silakan halo silakan Pak Adri komentarnya. Emang beda r i bu koruptor sama anggota DPR nggak ada bedanya sama aja bu jadi. Pak t o n y selamat sore. ya itu alasan aja alasan DPR bilang kalau telepon apa g i n i n lewat telepon DPR itu hobinya birokrasi kompleks sama seperti penyelamatan Century dia bilang itu salah tidak sesuai prosedur cuma kalau emang hasilnya emang itu buat rakyat ya kalau emang harus menyalahi prosedur ya gimana gitu jadi yang penting adalah untuk rakyat kalau DPR ini yang penting untuk koruptor dan pengusaha terbalik. Pak John apa nih? a l o pagi. Selamat pagi. Halo, pagi. Ya, silakan, Pak John. いや、フカリア、アン a n デペア、ヤングノ r デネ、デ g トゥブワッタン、オラッタン、ヤングノタデネ、ディトゥブワッタン、オレフラッタン、ヤングノタデネ、がングノタデネ、ヤングノタデネ、ヤングノタデネ、ヤングノタヤングノタデネ、ヤングタングノデネ、ヤングノタデネ、ヤングノングノデングノタデネ、タンヤングノタデングノタデネ、ヤタデングノタデネ、ヤングノタデ koruptor. Jadi kita juga tanda t a n y a apakah koruptor DPR itu juga koruptor, begitu? Karena kalau misalnya mereka tidak koruptor, kenapa mereka、uh, mempermasalahkan masalah itu? Sebenarnya kalau mereka bersih, mereka justru harus meminta untuk lebih ketat lagi dari yang d i a t u k a n oleh pemerintah, karena di pemerintah sendiri kan banyak koruptor juga, begitu. Jadi ini aneh, gitu. Seperti yang saya lihat di TV lagi mengatakan bahwa. Wakil itu kan harus hormat Kepada pimpinan、uh, DPR itu kan wakil rakyat Artinya dia wakil dari rakyat Dia harus hormat dengan rakyat b o s n y a itu rakyat Tapi di, di sekarang ini mereka ini DPR kita aneh-aneh Sehingga -aneh. saya juga Susah ngomongnya Jadi saya cuma curiga dengan mereka Kenapa justru mau diperketak malah dipermasalahkan Itu sebenarnya itu KPK juga udah,、eh, apa, Kita punya hukum harusnya sudah Uh, curiga dengan mereka sebab mereka itu apa namanya tidak pro dengan、uh, kebaikan, kebaikan begitu terima kasih baik pas bas ya selamat pagi ya pagi pas SM sudah sudah jelas itu ya DPR itu kita tahu itu s e o r a n g korup korup melalui pembuatan undang-undang n a h sekarang mereka mau membuat ini t u p a s i t u untuk m e n u t u p i n kebijakan mereka ペアラン、ペアラジャンガラン、ドーマザー、ペアリン、スパティゴストル、ビ t ン、カウデア、スパティタマン、アマザー、ビラン、ペリン、ペアリン、ペアリン、ペアリン、ペアリン、ペアリン、ペアリン、ペアリン、ペアリン、ペアリン、ペ hal-hal ataupun menjadikan undang-undang untuk menutupi keburukan-keburukan mereka. Memang moratorium untuk undang-undang itu yang masalah remisi、uh, seharusnya m e n g a c u undang-undang tetapi DPR ini kelihatan sekali pro kepada korum. Nah inilah kesalahan kita mem,、uh, memilih wakil-wakil b -wakil u s u k itu ada duduk di sana kita tahu semua itu adalah tujuan untuk, untuk kepentingan partai. Jadi sekali lagi パリのラテパルトルブルクスパンジャンシジャラクスパンリタイリーダンマリカンシジャンシュタデウォタトプントワー、トタピチャラプリキルニャン、シャプティー、ホンポグマイン、クリマカジン。 Ya, ini begini sebenarnya kan kita harus pinter-pinter mengkajim、uh, reaksi DPR ini DPR ini sebenarnya masalahnya hanya protes saja Karena nanti harga sokokan remisi ini kan akan naik gitu loh Jadi ini bukan masalah pro-kontra terhadap koruptor Tapi Dengan adanya p e n g e t a t a n perjalanan emisi, otomatis sokokan emisi dan lain-lainnya itu juga akan meningkat gitu. Tiap protes tuh, gitu. waduh saya mesti korupsi lebih gila lagi dong kalau saya ketangket nanti sokokannya mesti tambah k e c i l Intinya itu, ini sebenarnya tawar-menawar. Jadi yang masalah p e n g e t a t a n perjalanan emisi juga itu sebenarnya bisnis juga disitu. Mengandung suatu unsur bahwa Wah, enak nih nanti kan sokokannya naik gitu loh. DPR protes gitu kan, gue bayar kemahalan n intinya disitu, jadi rakyat harus dipermengaji, gak bakal nanti Indonesia tuh bakal bebas korupsi percuma di ngomong pengatatan remisi gak bakal, tetep aja banyak remisi cuman harganya nanti naik, itu aja, makasih bagus Ya, saya, ya. saya cuma mau komentar s aja, saya n gak g tau h DPR sekarang ini ada dua kategori menurut saya yang pertama mereka n gak g punya empati sama sekali dengan k e p e n h a t i n a n masyarakat Yang namanya koruptor kalau perlu dihukum dua kali lipat dari hukum yang berlaku Yang ada dibikin peraturannya dan lain sebagainya kan juga bisa Nah cuma mereka tidak ada empati sama sekali kepada r a k y a t Yang kedua, cara komunikasinya pun bermasalah Jadi saya melihat memang kualitas DPR sekarang ini sangat-sangat buruk Dan dibawah dari pemerintahan-pemerintahan yang sebelumnya Atau periode-periode yang sebelumnya Saya cuma ingin katakan bahwa Kualitas terburuk dari DPR yang ada di Indonesia adalah Pak Azim. Terima kasih. Pak Hari s a t pagi. Dari anggota DPR yang sudah ditangkap yang terbukti di penjara itu jelas banget itu kan menyalahgunakan jabatan, korupsi segala macam. Dan、uh, saya lihat anggota DPR yang di penjara itu tanpa merasa malu. bahwa m a u sama wartawan segala macam padahal dia dipilih oleh rakyat dengan biaya yang begitu besar untuk ini jadi saya bingung anggota DPRnya sekarang kalau ngomong kayak gitu itu apa gitu maksudnya apakah membela rekannya yang di penjara itu yang, yang pasti kalau anggota DPR korupsi itu lebih jahatnya itu sepuluh kali lipat daripada bumn-bumn、uh, ya karena dia dipilih, dipilih dengan biaya t r i b i u n a n rupiah rakyat begitu menaruh harapan tapi dia seperti pagar makan tanaman terima kasih bagaimana pandangan anda pak didio どうもありがとうございました。Ya, <Yeah. S 1> Anggota DPR-nya bisa membersihkan diri, tidak berbalikong dengan kaum koru koruptor. Samping itu, kalau masih begitu, DPR-nya direvaluasi lagi, ditutup dan dia panggil orang-orang yang betul-betul mewakili rakyat, bukan dari golongan atas tapi golongan papan bawah yang betul-betul tidak korupsi dan ingin bekerja membangun negeri Indonesia. Itu malah lebih tepat. Malah orang-orang intelektual itu malah otaknya busuk-busuk malah daripada orang-orang yang jelas. Terima kasih. ブラパー、ギルバッ e サンプライ a カーリング、ハウス、ラビー、ジャマー、ジャリ、ハウス、ジブワ、カンドウ、エスカニャ、ジャリダサウコミャーダ、バーウ、ビザリサン、アトランヤ、エマカルマラリトフォン、ビギニカン、ジャン、アジャカネ、カピサイジュガ、プレスティフィア、カロシトワティタンアタウラス、プレスカランイ ジャーハンピータブルとマンシャーに。あんピトアジャーマバディや。バディさんバディえばえばえばえええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええ サーファーの人はサーファーの人はサーファーの人はサーファーの人はサーファーの人はサーファーの人はサーファーの人はサーファーの人はサーファーの人はサーファーの人はサーファーの人はサーファーの人はサーファーの人はサーファーの人はサーファーの人はサーファーの人はサーファーの人はサーファーの人はサーファーの人はサーファーの人はサーファーの人はサーファーの人はサーファーのはサーファーファーの人はサーファー Hukuman maksimum, tapi minimum, jadi minimum misalnya 20 tahun. Jadi, sampai hukuman mati, kalau nggak ada hukuman mati, ya hukuman minimal 50 tahun. Jadi, semua akhirnya mereka semua takut korupsi gitu, harusnya gitu.、Hmm, makasih, ya Terima kasih, p a k Apa komentar Anda tentang perbedaan pandang a n ini, Pak s a n t o Ya, Bang Pagi, Pak Setan. Ya, silakan. Memang susah ya, kalau saya a n g g o t ada sekarang sudah pada muka ya. パ h ミアンです。 Jadi, kalau ada korupsi,、e, kalau p e r l u peraturannya diringankan yang korupsi 50 miliar, minimal 3 bulan aja yang mencuri、e, itu, tanaman、e, coklat 3 tahun, yang trilunan 1 bulan aja atau kebulu dibebaskan, pasti dia. dibanding ke Eropa terus itu, cara itu aja. Oke,、okay. siang Pak Hendra. Yeah, komentar ya. Komentar anda?、Uh, saya pikir、uh, apa, untuk DPR yang, yang sekarang ini perlu didukung, bu ya, untuk、uh, sarannya, karena ya menyakut ini kan pertama masalah hukum, terus kedua menyakut masalah k e p a t y a n g i a kan nggak bisa dong dengan マイドラーシップは mengenai surat itu itu adalah langkah yang berani artinya Pak Menteri itu sudah bagus, sudah berani melambil keputusan t u yang cepat kalau perlu, kalau masalah koruptor itu n gak g perlu pakai surat-surat kalau perlu ya langsung aja k a l a u p o n g k i r itu bagus, jadi para koruptor itu gak bisa kabur dari, atau lepas dari komandia y bahkan kalau perlu ya Pak Menteri bikin aturan bahwa p u n t u t a n minimal itu 20 tahun atau 30 tahun gitu Jadi masalah korupsi inilah udah perut sebelum ada urusannya Karena dari para pemimpin partai sendiri pun sudah m e n g i n s t r u s i k a n ke p a d a a n a k buahnya di d t r Jadi kita nanti 2014 Hati-hatilah pilih partai-partai ini Terima kasih Ibu Baik terima kasih